Mas, kamu udah makan belum? Mas, kamu mau pesan kopi atau teh? Aku pesan kopi aja ya, gimana? Mas sebenarnya aku mau ngomong sesuatu sama kamu Mau ngomong apa mas? Aku mau kita putus Oh kenapa? Thank you. na ciągle Yo, ciro. Ayo, yo, a, to